Yunusling Yogyakarta. Hormikan akidah menebarkan subur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Mayyahdihillah فلا مضلله وَمَنْ يُضْلِل فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُوا حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ Amma ba'd Fa inna asdaqal hadith Kitabullah Wa khairal hadi Hadiyu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallama Wa syarral umuri muhdathatuhah Kaum muslimat Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rahimani Wa rahimakunna Allah Wa Allah Wa iya kunna lima Yuhibbuhu wa yardah Demikian juga para Pendengar Setia Radio Muslim Di 1467 AM Rahimani wa rahimakumullah Dimanapun anda berada Kita kembali melanjutkan kajian Kitab Sifat Az-Zawjah As-Saliha Sifat-sifat seorang istri yang solihah Yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumallahu ta'ala Mudah-mudahan Allah merahmati Keduanya, menjaga Keduanya, yakni Sheikh Abdul Razak Dan bapak beliau Hafizahumallahu Pada pertemuan yang Lalu, telah kita Bahas dalil pertama Yang membahas tentang e, Tanda-tanda Sifat-sifat kesalehan Seorang wanita Yaitu pada surat An-Nisa ayat berapa? 34 Surat An-Nisa ayat berapa? 34 Di dalam surat tersebut Ayat tersebut Diterangkan bahwa Yang namanya wanita yang sholihat Itu memiliki Menjalin eh, Dua hubungan ya Wanita yang menjalin dan memiliki Dua hubungan yang baik yang pertama adalah hubungan dia dengan siapa? Allah, Rabbnya, Subhanahu Wa Ta'ala. Yaitu tata alak bis silatihah bi Di halaman 13. Ya. Ini sifat yang pertama atau hubungan yang pertama. Hubungan kedua yang dijalin oleh seorang wanita yang sholiha adalah bagaimana dia menjalin keharmonisan hubungan dengan pasangannya. Tata alak bis Biba'liha, itu dengan suaminya ya. Bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Dan bagaimana menjalin hubungan dengan suaminya Hubungan dia dengan Allah Itu terrealisasi dengan cara Tunduk kepada Allah Senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Menjaga ibadahnya kepada Allah Ibadah ibadah yang disyaratkan pada waktu tertentu ya berarti dikerjakan pada waktu itu ibadah yang dikerjakan dengan cara tertentu ya berarti dia harus berusaha mengetahui cara ibadah tersebut ibadah yang harus dikerjakan dengan biaya tertentu ya dengan besaran tertentu maka dia pun harus menjaga ibadah tersebut sesuai dengan besarannya. Ini namanya menjaga ibadahnya. Ya, ini cara menjaga hubungan dia dengan Allah. Tidak menyia-nyiakan hubungan dia dengan Allah. Kewajiban-kewajiban agamanya dijalankan, kemudian segala larangan-larangan agama ditinggalkan. Ini hubungan antara seorang wanita yang salihah dengan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam firman Allah taala qanitatun ya qanitatun yakni wanita yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sisi lain hubungan yang harus dijalin oleh seorang wanita yang salihah adalah hubungan dia dengan siapa suami bagaimana hubungan dia dengan suami kata Allah Subhanahu wa taala hafizatul lil Ghaibi bima hafidhallah Menjaga hak-hak suaminya Tatkala suaminya tidak ada Jadi tatkala suaminya sedang bepergian berper, Atau mungkin suaminya sedang tidur ya, ya ini tidak dalam pengawasan apa? Suami Karena ada mungkin sebagian wanita Suaminya tidur malah apa? Ah, menjalin hubungan dengan laki-laki lain lewat apa? HP ya menjalin demikian pula sebaliknya ya istrinya sedang tidur suaminya menjalin hubungan dengan wanita lain yang tidak sah ya bermaksiat dengan wanita lain ya melewat hubungan apa? HP yang seperti ini tidak tidak benar. Maka bagaimana wanita yang salihah adalah wanita yang menjaga hak hak suaminya. Tak suaminya sedang tidak ada di rumah atau sedang mungkin eh, tidak dalam pengawasan pengawasan suaminya. Entah suami sedang tidur atau sibuk mengerjakan sesuatu dan yang lain yang lain lain. Ya, nah ini. Bagaimana menjalin hubungan dengan ee, suaminya. Baik suaminya ketika ada ataupun suaminya tidak ada, sama. Di antaranya juga dengan cara atau cara menjalin hubungan dia, dia dengan suaminya adalah masalah urusan firas. Ya, masalah urusan ranjang. Tahfaduhu fi firasi. Dia menjaga suaminya dalam masalah ranjangnya. Apa artinya tidak memberikan ranjang itu kepada laki-laki lain? Ya, tidak memberikan ranjang itu kepada laki-laki lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melayani suaminya, kebutuhan suaminya. Ya, ini dengan melayani kebutuhan suaminya atau tidak memberikan ranjang itu untuk digunakan laki-laki lain. Naudzubillah min, indah nih. Ya. Atau yang ketiga dengan menutupi kejadian-kejadian yang terjadi di di atas ranjang tersebut. Ya sebagian wanita itu tidak bisa menjaga rahasia ranjang suaminya cerita ngalor ngidul sehingga suaminya itu terkenal ya. wah suamiku L-O-Y-O l, -O -O. <gitu> kan? l -O -O. misalnya begitu jadi omongan dari satu warung ke warung yang lain ya. dari dari satu Wanita kepada wanita yang eh, kemarin ibu itu katanya suaminya demikian dan demikian Ini namanya tidak bisa menjaga hubungan antara dia dengan suaminya Tidak menjaga hak suaminya ya. Nah, min, min nah semacam ini tolong dijaga Karena orang-orang yang sudah melakukan hubungan suami istri Kemudian menceritakan kepada orang lain Itu adalah termasuk orang yang paling buruk kedudukannya kelak pada hari kiamat. Menceritakan tentang rahasia, rahasia ranjang yang harusnya itu adalah apa? Disimpan baik-baik, malah disebar kesana kemari. Ya, naudzubillah min. Nah, ini dua hubungan yang harus dijalin oleh seorang wanita. Yang pertama hubungan dengan rapnya, yang kedua adalah hubungan dengan suaminya. Semakin hebatlah diwakamin hamin hifzin. Kemudian ditekan olehnya syekh, oleh syekh, bahawa kemampuan wanita dalam menjalin dua hubungan ini, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan suaminya, itu semua benar-benar bima -benar hafizallah dengan taufik dari Allah, pertolongan Allah. Jadi jangan ada yang merasa sombong ah Kalau saya ngurusi suami saya itu Sipil Saya enggak sipil, elektro Gimana tau Sipil, elektrokimia itu kan jurusan-jurusan kuliah Jadi enggak usah dibahas ya Teknik sipil, teknik elektro ya. Jangan seperti itu Tapi syukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kemampuan bagi Anda Untuk Menjaga Hak-hak ya, suami Menjaga hak-hak Suami. Kalau lah bukan karena taufik dari Allah Anda tidak akan bisa secuil pun Secuil pun tidak akan bisa Menjaga hubungan baik dengan dengan suami Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak-banyak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang kata syih şey, Hada yudhakiru nabima asyartu ilaihi Inilah Uh, ini yang mengingatkan kita kepada apa yang baru saja saya sebutkan. An-Nassalah bahwasanya kebaikan seorang wanita semuanya itu adalah taufik dan kemudahan dan pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kaidah nomor Sa-satu Ya, kaidah nomor Satu bahwasanya seorang wanita itu dalam mencapai kebaikannya Semata-mata adalah dengan apa? Pertolongan dari Allah Dan yang kedua apa? Usaha dari e, wanita tersebut Nah, kemudian kita lanjutkan Kemudian Sheikh mengatakan Di halaman 14 Kemudian kita sampai halaman 14 Baris nomor 4 dari akhir Yadkhulu fi qaulihi subhanahu wa ta'ala dan termasuk dalam firman Allah Ta'ala Qanitat Firman Allah Qanitat Termasuk dalam hal ini adalah Hifzul mar'ati Lifara'idil islam Wawajibatid din Termasuk dalam Ranah Qanitat Pembahasan Qanitat Adalah bagaimana seorang wanita Hifzul mar'ati Bagaimana seorang wanita Menjaga Lifara idil islam Kewajiban-kewajiban agama islam Kewajiban-kewajiban ya, agama islam Wawajibati din Dan kewajiban-kewajiban agama dia Wa qadja'a fi hadhal ma'na Jadi kalau ingin jadi kuanitat Maksudnya syekh Kalau ingin jadi kuanitat Perhatikan Bagaimana seorang wanita itu Bagaimana Anda Menunaikan kewajiban Dalam agama Islam Itu kalau ingin jadi Konitan Qadja'a Disebutkan di dalam e, Satu hadis Atau qadja'a fi hadal ma'na e, Telah menyebutkan atau disebutkan Hadis-hadis yang beranekaragam menerangkan tentang hal ini, dalil makna itu tentang hal ini. Hadis. Disebutkan sekian banyak hadis tentang hal ini. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha, apa artinya minha? Dian diantaranya antaranya. Marwahhu Ibnu Hibban hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihihi dalam kitab sahihnya yakni sahih Ibnu Hibban dan hadis ini sebagaimana catatan kaki dilihat ya hasanahu li ghairihi Al Albani hadis ini menurut Syekh Al Albani adalah hasan li ghairihi ya hasan li ghairihi jadi bisa dijadikan hujah hasan bagi ghirehi itu sudah bisa dijadikan hujjah. min hadithi Abi Hurairah. Dari hadis sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, ya. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith Kenapa bisa paling banyak? Karena beliau mengikuti Nabi SAW Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah, dia nunggu di satu tempat. Nanti keluar rumah diikuti. Ya, makannya juga ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan, dia pun kebagian makan. Nabi enggak makan, dia pun kelaparan. Dia termasuk ahlusuffah. Jadi para sahabat di antaranya adalah ahlusuffah, tidak memiliki tempat tinggal. Tinggalnya di mana? Di Masjid Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam Dan itu banyak belasan, puluhan Sahabu Sufah itu Bilangnya berbilang puluhan Mereka kalau Dapat kiriman makanan Ya gak makan ya Orang-orang yang tinggal Di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini yang dikisahkan dalam e, Abu Hurairah Pernah berkisah tentang Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan segelas apa? Susu Ya Kemudian dipanggilnya Abu Hurairah. Ya. Mau diberi bagian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Rasul sallallahu alaihi wasallam panggil teman-temanmu. <laughs> Jadi segelas susu tapi mau dibagi orang satu masjid. Waduh ini Abu Hurairah manggil teman-temannya. Dah gitu suruh antre satu persatu Abu Hurairah paling belakangan. Jadi hampir dia khawatir apa keha kehabisan, wah oh, semuanya minum, tinggal Abu Hurairah masyaAllah ini salah satu mu'jizatnya Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam satu gelas cukup untuk sekian banyak orang padahal Abu Hurairah sudah khawatir tidak kebagian, dia paling akhir minum, ini menunjukkan bahwa orang yang menyuguhkan itu adalah orang yang paling terakhir minum kita ingin menyukuh okay. tapi paling cepat ngeplok ya jadi sakil kaum akhiruhum surba orang yang memberi dan menghidangkan makanan menghidangkan minuman dia yang paling terakhir mencicipinya ya, terkadang makanya masya Allah terkadang tuan rumah itu kenapa dia akhir? Ya kan? Karena dia adalah orang yang menghidangkan. Sakil kaum akhiruhum surba orang yang memberi minum seseorang atau satu kelompok dia yang paling akhir akhir minum. Nah ini Abu Hurairah paling terakhir, udah ketakutan dia. Ya. Dah, ternyata, Masya Allah, susunya masih banyak. Diminum oleh Abu Hurairah, sampai ke warikin. Kata Rasulullah SAW, ishrop, minum lagi katanya. Maka Abu Hurairah pun minum lagi. Berhenti, kata Rasulullah SAW, ishrop, minum lagi kamu ya Abu Hurairah. Abu Hurairah minum sampai keblendingan. Kata beliau radhiyallahu taala anhu ya Rasulullah lajidulahu makanan saya enggak punya tempat lagi ya Rasulullah untuk air susu ini Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar perkataan siapa? Abu Hurairah. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat makanan, dia pun ikut makan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak makan, maka dia pun enggak makan. Saking laparnya pernah Abu Royrah itu jempling-jempling. Jempling-jempling itu apa perutnya apa? Sakit luar biasa. Orang lain ngira dia kesurupan. Ngosong enggak diinjet nih. Diinjet sama orang-orang. Padahal dia sedang menahan lapar yang sangat luar biasa. Memang ternyata saya pernah mendapati orang yang kena penyakit maag lambung ya, maag. Lever eh lambung lambungnya itu kondisinya kayak orang kesurupan terkadang, ya melotot melotot matanya. Udah karena pronya sakit sekali, ya, makanya uh, mungkin dikiranya orang yang kadang nggak tahu, dikiranya kesurupan. Ya di rukyah nggak sembuh sembuh, atau mungkin di ruyah rukyah bisa saja sembuh, tapi paling efektif ya disuruh apa, makan. gitu. Allahudzalal alambi. Inilah Abu Hurairah dia meriwayatkan hadis paling banyak Kalangan para sahabat Beliau mengatakan Anan Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza Salatil mar'atu Khamsaha Apabila seorang wanita Mengerjakan Salat lima waktu Salat lima waktu berarti apa? Subuh, zuhur Asar maghrib Isya' Wasamat syahroha Dan puasa di bulannya Puasa di bulannya Artinya apa? Puasa bulan Ramadhan. Berapa hari? 29 atau 30 Wahasanat farjaha ya. Dan menjaga Kemaluannya ya, Menjaga Kemaluannya. Dengan tidak menampakkan Hal itu kepada laki-laki lain ya. Atau dia pun Tidak mendekati Aurat laki-laki lain Wa ata'at ba'laha Dan ta'at Kepada suaminya Ada berapa? Salat mar'ah Khamsaha 1 Samad Syahroha Wasabulan Ramadhan 2 Hasanat Farjaha, menjaga kemaluan, tiga. Alta'at, ba'laha, empat. Masih ada sisa berapa jari? Satu jari. Tidak sampai habis. Apa kata Rasul SAW? Dakhalat min ayyi abwabil jannati syahad. Masya Allah. Dia akan masuk. Dakhalat. Fi ilmadi. Dia pasti masuk. Dari. Pintu surga manapun yang dia kehendaki masyaAllah bu Cuma empat ini Bagi wanita Dia bisa masuk dari pintu yang manapun dia sukai Subhanallah Dia bisa masuk dari pintu ini Surga memiliki berapa pintu? Delapan Wanita yang seperti ini Yang hitungannya empat jari Satu jari tangan aja gak habis satu jari tangan Tidak habis Lima Masih sisa Satu Ini luar biasa Bu. Kesempatan ya Luar biasa Ini diantara hadis Yang menunjukkan bahwa Wanita yang ingin jadi Wanita yang saliha Dia mengerjakan Kewajiban agamanya Entah itu salat lima waktu Entah puasa bulan Ramadan Entah menjaga kemaluannya Entah taat kepada Suaminya Ini sudah janji surga ini masyaallah makanya ibu-ibu ini kalau sudah bisa empat ini senang masyaallah ya waral imam Ahmad rawal imamu Ahmad rawal imamu Ahmad ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad min hadisi Abdurrahman Ibn Auf dari hadisnya Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf seorang sahabat yang kaya raya ibu -ibu. dia itu gimana ya memang diberi oleh Allah itu mudah jadi kaya berdagang sebentar langsung apa? kaya hijrah dari Madinah ke Mekah, dia tinggalkan seluruh harta dia tinggalkan seluruh harta sampai di Madinah dipersaudarakan dengan seorang sahabat dari kalangan Ansar sama sahabat tadi ditawari separuh hartanya. Masya Allah. Woy Rahman bin Auf. Kita sudah bersaudarakan oleh Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Saya punya harta. Akan separuh menjadi berapa? Dua. Separuh untuk saya. Separuh untuk kamu. Saya punya istri empat. Masya Allah. Akan saya ceraikan dua. Terserah kamu pilih. Mana yang harus saya ceraikan? Subhanallah. Sampai seperti itu persaudaraan antara siapa? Muhajirin dan Ansar Sementara orang-orang sekarang Mau marau hartanya Subhanallah Apalagi mau marau istrinya Cuma satu le marau piye Kalaupun punya lebih dari satu Dia sangat apa? Sayang Cinta mereka kepada hartanya Cinta mereka kepada istrinya dikalahkan oleh kecintaan mereka kepada saudaranya, masya Ini kecintaan muhajirin dan ansor. Apa yang terjadi? Abdurrahman menolak. Tidak. Pegang saja hartamu. Dulannya alasuk. Tunjukkan saja saya pasarnya di mana. Minta ditunjukkan apa ibu-ibu? Pasar. Setelah itu ditunjukkan pasar, dia berdagang. Tidak lama kemudian Datang Abdurrahman ya, Ceritanya Setelah berdagang kaya akhirnya dia pun menikah Ketika ditanya oleh Rasul s.a.w Kamu ya, sudah Nikah? Iya Maharnya apa? Maharnya Emas sebesar Biji kurma Emas zaman saya itu Di zaman itu tidak seperti zaman sekarang zaman sekarang emas sebesar biji salak. Tapi berapa karat? 16 karat ya atau 18 karat. Ini emas sebesar biji kurma. Karatnya gede. Ya, mata uang saat itu saja pakai dinar 4,25 gram emas murni. Ini Maharnya, Masya Allah Maka Abdurrahman ini adalah Ibaratnya apa ya Kerja sedikit sudah jadi uang Ini Abdurrahman bin, bin Auf Apa kata Abdurrahman bin Auf? radhiyallahu ta'ala anhu Dan ingat di tengah kekayaan beliau Beliau tetap luar biasa Ya Ahli ibadah Beliau kalau sudah berhadapan dengan Makanan Nangis ya teringat sahabat-sahabatnya yang dulu, ketika di awal-awal perjuangan, tidak bisa menikmati makanan yang dia nikmati Nangis. Ya. Ini Abdurrahman bin Auf. Anan Nabiya salallahu alaihi wa sallamakal, berkata Abdurrahman bin Auf, bahwasanya Nabi salallahu alaihi wa bersabda, idha salatil mar'atu khamsaha. Hadis yang sama. Masya Allah. Apabila ya. seorang wanita salat lima waktu salat wajib wa shomat dan puasa di bulan ramadan wa farjaha dan menjaga kemaluannya wa ata'at zaujaha dan taat pada suaminya berapa ibu-ibu empat sama tilalah maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepadanya, berarti kan khusus ini untuk orang-orang ini. Dikatakan kepadanya, udhuhi al-jannata min ayyi abuabil jannati syikti. Wahai ibu, wahai fulana, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu kehendaki, masalahlo. Luar biasa ini bu ibu. Kata Rasulullah, eh, kata Syekh Abdul Abdurazak. Fahani'an, selamat, kata Syekh Abdul Razak. Selamat, fahani'an, hani'an, maka selamat, kata beliau. Lil mar'atil muslimah, bagi seorang wanita muslimah, bihadal mauudil karim, yang telah mendapatkan janji yang mulia ini. Wal fadlil amim dan anugerah yang luas semacam ini. Wal khairi wa allah diwaadah dan kebaikan yang telah dijanjikan oleh Allah. Selamat bu, ibu ibu. Sebagaimana Sheikh Abdul Razak, alhamdulillah mengucapkan selamat, maka saya ucapkan selamat bagi ibu ibu. AsyAllah, ibu ya. ibu yang sudah solat lima waktu, yang sudah puasa di bulan Ramadhan, sudah mampu menjaga apa? Maluan taat kepada suaminya selamat masyaallah kita ucapkan selamat berbahagia masyaallah amalun kata syekh amalan-amalan arbaatun Empat ta'uddu al-mar'ah ala asabiil yadil wahidah ta'uddu marah yang dihitung oleh seorang wanita ala asabiil yadi wahidah dengan jari-jari tangan satu, dari tangan jumlahnya ada berapa ibu? Lima, jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. mau ngitung dari jempol monggo, mau, mau dari jentek monggo, mau, mau dari tengah iya monggo. Yang penting pasti sisa satu, hanya empat bu. Dihitung seorang wanita dengan asabek dengan jari-jari al yadi telapak tangan, al-wahidah yang cuma satu. Laisa ala ashabi il-yadain. Bukan dengan dua telapak tangan. Masya Allah. A'malun arba'ah, kata Syed. Hanya empat amalan. Iza hafadats alaiha. Apabila seorang wanita hafadats alaiha. Menjaganya. Yuqalu laha yawm al dikatakan padanya udkhuli al-jannah masuklah kamu ke dalam surga min ayyi abwabin min ayyi abwabi hashti dari pintu manapun yang kamu kehendaki batas antara dia dan perkataan ini apa ibu-ibu batas antara ibu-ibu sekarang mudah-mudahan yang hadir dan juga muslimat saudari-saudari kita termasuk golongan ini batas antara ibu-ibu sekarang dan perkataan ini hanya apa? kapan ucapan ini dikatakan? besok pada hari kiamat, batasnya apa berarti? mati ibu-ibu akan mendengarkan ucapan ini kalau sudah apa? mati capek di rumah, masyaallah, ngurusi suami, ngurusi anak, dah gitu memang harus sholat, tetap harus apa? Puasa. Begitu mati, langsung utkulil janati. Gak lama bagi orang saleh, salehah yang mati, kiamat itu tidak lama. Seperti tidurnya seorang pengantin. Waktu cepat berlalu Bulan madu pun tinggal Sehari <tuh> Karena cepat berlalu Tidurnya pengantin itu begitu cepat Antara kematian dengan kejadian kiamat cepat sekali Jadi ibu-ibu sabar sejenak Jaga sholat lima waktu Puasa jangan sampai keting ketinggalan Ketinggalan segera diapa Ganti Sabar-sabar menjaga hubungan dengan suami Jaga betul kemaluan Jangan sampai diberikan kepada laki-laki lain Yang tidak halal baginya Jangan sampai pula dia menggoda laki-laki lain sehingga Merusak hubungan dia dengan suaminya Cuma kesabaran sejenak Hadiahnya luar biasa Empat hitungan jari Masya sholat, puasa jaga kemaluan kemudian apa? taat suami, masya Allah maka kata syekh hanian, hanian ya, selamat bu ya, selamat katanya alaysa haqiqan bil mar'ah ya, kemudian kata syekh alaysa haqiqan bil mar'ah maka selayaknya lah bagi seorang il mar'ah, seorang wanita alaysa haqiqan Maka sudah selayaknya lah bagi seorang wanita An-nasihati yang menginginkan kebaikan Nasihati itu artinya menginginkan apa? Kebaikan ya. Alaysa haqiqan bil mar'ati Nasihati ya, Maka sudah selayaknya Bagi seorang wanita yang menginginkan kebaikan Linafsiha untuk dirinya Nasihat itu artinya wanita yang menginginkan untuk apa? Yang menginginkan apa? Kebaikan Berarti nasihat itu artinya begitu Ustadz Ya Namanya nasihat itu adalah Keinginan baik Bagi seseorang Atau keinginan baik Dari seseorang yang menasehati Untuk orang yang Dinasehati Itu namanya nasihat Ingin nembel kekurangan Bukan malah apa? melukai lagi kayak seorang penjahit ya, penjahit itu kalau ada kerusaan apa yang terjadi apa yang dia lakukan tembel meskipun mungkin harus di Dedel terlebih dahulu dedel setelah itu apa tembel potong apa dipaskan mungkin lehernya kerungnya kurang pas potong dikit lengannya sempit banget diperlebar setelah itu dijahit lagi. Ya. Itu sifat seorang penasehat Ibu-ibu. Menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Makanya salah kalau nasihat itu malah jelek-jelekan. Nasehati malah ngelek-ngelek, itu bukan nasihati namanya. Hak sesama muslim itu menasehati, bukan menjelek-jelekan. Dilele, dihina, di diheca, dihina sehingga dia semakin jauh ya, dimusuhi bukan ya tapi dinasehati dengan baik seperti seorang ibu menasihati menasehati anak supaya anaknya jadi baik walaupun terkadang nasihat itu terkesan apa pedas namanya nasihat terkesan kesan pedas sebagaimana tusukan jarum jahit di atas kain ya maka kata Syekh di sini Maka selayaknya lah bagi seorang wanita yang ingin menasehati, yaitu menginginkan kebaikan untuk siapa? Dirinya. Antukna untuk betul-betul memperhatikan bihadhil sifat awsafi, sifat-sifat ini. Betul-betul harus memperhatikan sifat-sifat ini. Halaman enam menas. Wa antah tama bihadhil khilal dan dia betul-betul harus fokus perhatian tahdam ya dengan khilal dengan akhlak-akhlak ini tadi sifat-sifat khilal sama dengan aushof ya? jadi betul-betul harus perhatian wa antu wa antu wadhibah ala adai hadhil dan dia harus betul-betul menjaga tuwadhib tuwadhib menjaga Ala ada hadhil amal untuk menunaikan hadhil amal amalan amalan ini. Jadi Sheikh itu di situ ada tanda tanyanya, Kalau terjemahan letter lek itu ya bukankah sepantasnya wanita yang ingin menginginkan kebaikan untuk dirinya dia harus betul-betul perhatian dengan sifat-sifat ini Dan menjaga bagaimana dia menunaikan amalan-amalan ini Itu tanda tanya makanya ya. Apa itu amalannya? Satu Hifduha li sholatiha Menjaga apa? Salatnya. Menjaga salatnya ya Dijaga, namanya dijaga itu Syarat-syaratnya harus dipenuhi Rukun-rukunnya juga harus dipenuhi. Kewajiban-kewajiban sholat juga harus dipenuhi. Pembatal-pembatal sholat juga harus dijauhi. Yang mengurangi pahala sholat juga harus dijauhi. Itu namanya menjaga. Supaya bangunan sholat itu baik dan tidak ter kurs kebaikannya. Bisa berdiri dengan baik salatnya dan tidak ada yang mengurangi pahalanya. Ini namanya menjaga salat. Mulai dari waktunya, mulai dari syaratnya, syarat waktu ya masuk dalam syarat. Mulai dari rukunnya, kewajiban, perkara-perkara yang mustahab di dalam salat. Berarti ini semua menuntut untuk kita belajar apa? Salat buka lagi buku tentang sholat supaya yang dulu lupa menjadi apa? ingat yang belum tahu menjadi apa? tahu ya. yang sudah ingat menjadi semakin mele melekat yang kedua menjaga puasanya sama cara puasa supaya sempurna bagaimana bagaimana eh uh, adab-adabnya. Berarti ini perlu belajar adab-adab tentang puasa. Apa yang boleh dikerjakan ketika sedang berpuasa? Apa yang tidak boleh dan mengurangi pahala puasa? Bahkan mungkin membatalkan puasa sementara kita tidak tidak tahu, ya. Hifdzul <'ali> farjaha. Yang ketiga adalah menjaga kemaluannya. Ya seperti tadi. Ya. Bagaimana dia menjaga kemaluannya hanya untuk suaminya saja. Dan diantara bentuk penjagaannya adalah memberikan hak suami dalam kemaluannya. Dan dia betul-betul menjaga hak-hak suaminya. Empat hal ini. bu, Bukankah selayaknya seorang wanita yang ingin dirinya menjadi seorang wanita yang salihah. Dia memperhatikan empat hal ini nggak lebih masih sisa satu jari ini kan luar biasa itu ditanalah dan wada al mubarokah supaya wanita tersebut mendapatkan janji yang mubarak yang penuh berkah kebaikan yang luar biasa banyak kenapa kok dikatakan janji yang mubarak karena amalannya sedikit hasilnya banyak nggak lama kok bu Sholat lima waktu itu nggak lama. Kita menjaga sholat lima waktu nggak lama. Di antara kita mungkin ada yang sebentar lagi meninggal dunia. Di antara kita mungkin masih ada yang dipanjangkan usia, tapi itu pun tidak terlalu panjang. Umur umatku adalah antara berapa dan berapa? 60 dan 70. Kita sudah dekat. Ya. Maka jaga hal-hal tersebut. Amalan sederhana, tapi hasilnya luar biasa, namanya Mubarak diberkahi oleh Allah ini janji yang penuh berkah wal khairil wal khairal amimah dan mendapatkan kebaikan yang sangat luas bagaimana? tidak Uang empat kebaikan ini bisa dikerjakan oleh dia di dalam berapa? di dalam mana? rumah ibaratnya karo ngitungi gedeng uri penang jero ngomah celak udak celak udak nengjerung omah apa maning gue ya. hidupnya itu cuma di dalam rumah rumahnya masya allah enam kali berapa terkadang nggak sampai enam lima ke belakangnya berapa uang hidupnya di satu kamar ruang tamunya gandeng dengan ruang keluar keluarga dapur nempel Kamar plus WC. Kan gendengnya bisa dihitung itu. Lalu ibu-ibu, ada kesempatan malam hari, ya sambil menunggu sewu ya, nyelonjor ke awak. Sementara, teman hidupnya sudah mulai nebang pohon, gitu. krak, krak, krak, krak. Gitu. Sambil nengadah ke atas, mulailah coba iseng-iseng hitung gendeng itu hidup Rang tahun nih apa mungkin jumlahnya? Ya cuma gitu. Pintu depan, nyapu semenit sudah rampung, masyaallah. Tapi begitu meninggal, udkhulil jannati min abwa bil jannati syikti, Masalah surga yang luasnya luar biasa yang enggak bisa dihitung lagi jaraknya. Padahal dia cuma hidup di amal dia itu cuma rumah lima kali enam lima kali delapan ngitungi genteng bisa masya Allah jumlah semutnya bisa dihitung ibaratnya begitu ya cicak yang di dalam rumahnya pun acep kayak seneng pojokan aja cicak seneng merane kayak gini kalau coro itu biasanya keluarnya dari sana kalau yang laba-laba itu sebelah sana Apal itu ya persatuan kebun Kebun binatangnya itu hafal dia punya Masya Allah Hewan-hewan yang sering masuk ke rumahnya ya Itu hafal Tapi begitu meninggal Luar biasa Dapat surga yang luasnya seluas bumi dan langit Ini kan mubarak sekali bu Kebaikan yang sangat Sangat banyak Meninggal Dipaksa keluar oleh suaminya Ya diangkat digotong ngaruh tangga-tangga nih, setelah itu diblesekan ke tanah diinjak-injak bu kalau ibu-ibu tahu ibu itu kalau meninggal ya kalau meninggal dikubur itu diinjak-injak sama bapak-bapak itu ibu-ibu kan mungkin belum pernah menyaksikan penguburan diinjak-injak itu biar padat tanahnya jadi kalau mau jumbul lagi itu sudah sulit bu oh tipitak-pitak kayak gitu tapi ketika dibawa keluar dari rumah yang ukurannya berapa tadi lima kali enam lima kali tujuh lima kali delapan dia dipaksa keluar menuju satu tempat yang luasnya sejauh mata memandang dan surga yang luasnya seluas bumi dan langit masya allah kakek ibu-ibu ini luar biasa tempat kerjanya kecil tapi hasilnya sangat besar sabar bu sabar ya sabar orang ibu itu nggak harus punya rumah ya dah harus rumah itu sendiri yang penting bagaimana menjadikan tempat tinggal dia menjadi sarana masuk ke dalam surga sholat lima waktu ya di situ puasa ramadan ya di situ Menjaga kemaluan, itu tempat yang paling baik. Taat kepada suami, ya di situ. Ya, subhanallah. Kantornya yang kono. Kerjanya di situ. aktivitasnya di situ. Celekutak, celekutaknya yang jerungomah. Ngerti-ngerti mlebu, Surga, Masya Allah. Selamat, Bu. Ya, Maka kata Syekh, ini luar biasa. Sudah seperti itu dia nanti dikatakan Utkulil Jannah Tamin Ayi Abu Syekh Inna Asas Asalah kata Syekh Sesungguhnya fondasi kebaikan asalah as filmarati di dalam diri seorang wanita adalah Salahuha Ma'arbiha adalah baiknya hubungan dia dengan Rabb-nya. Shalahuha Sesungguhnya dasar fondasi kebaikan seorang wanita adalah apa tadi? Shalahuha ma'a Bagaimana dia hubungannya baik dengan Rabb-nya? dengan baik dalam menjalankan ketaatannya wa dan baik dalam mendekatkan diri kepada Allah dan terus menjaga peribadatan kepada Allah hingga semuanya kembali kepada Allah husni taatihi memperbaiki taat kepada Allah mendekatkan diri ilaihi kepada Allah almuwadhabah menjaga ibadah kepada Allah fa inna salaha karena sesungguhnya atau maka sesungguhnya kebaikan ini watilkal istiqamata dan istiqamah itu hiya sirru sa'adatiha dia adalah rahasia bagaimana memperoleh kebahagiaannya wasirru falahiha dan rahasia memperoleh keberuntungannya wasirru tawfiqiha dan rahasia dia memperoleh petunjuk dari Allah dalam kehidupannya fi hayatiha dalam seluruh kehidupannya semakin baik dia menjaga hubungan dia dengan Allah semakin akan dimudahkan oleh Allah dalam kehidupannya bima fidzalika hayatuha azwajiyyah termasuk di dalamnya adalah sehingga dia sukses dalam kehidupan suami istri. Jadi kalau ingin baik dalam kehidupan suami istri kuncinya adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa salahu auladiah termasuk adalah dalam kebaikan anak-anaknya. Ingin anaknya baik, jaga hubungan dengan Allah. Wa dzurriyyatiha dan keturunannya kelak. Wa aishiha al-aisha al-mubarokah al-haniyah. Dan juga kehidupan dia, kehidupan yang penuh Mubarak Jadi kalau ingin kehidupan suami istri baik Kehidupan anak-anaknya baik Keturunannya baik Kehidupan dia secara umum baik Dan penuh dengan barokah Dan penuh dengan kebahagiaan Maka jalin hubungan dia dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ada seorang ulama Namanya Bilal bin Sa'ad kalau tidak salah. Ya, Bilal bin Sa'ad. Beliau mengatakan. Man, eh, man aslah ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah maka Allah akan Memperbaiki hubungan dia dengan para, para makhluk. Jadi kalau ingin hubungan dia dengan suaminya baik, hubungan dia dengan anaknya berjalan harmonis, hubungan dia dengan tetangganya baik, maka perbaiki hubungan dia dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Man aslaha ma baynahu wa baynah Allah, aslaha Allah ma baynahu wa baynah Ibadah, barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan para makhluk. Selain itu, dia mendapatkan kemudahan, taufik, bahagia. Ini orang-orang yang atau wanita yang menjalankan empat hal ini. Itu salat lima waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan menjaga hak-hak suami. Sampai di sini dulu yang bisa kita, Majari halaman 16 Baris ke 5 Sebelum akhir Mudah-mudahan yang sedikit ini Bermanfaat Wallahu ta'ala A'lamu bisawab Wasallahu ala, ala nabiyina muhammad Walhamdulillah Rabbil alamin Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Georgia melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 085293348887 dengan format nama pagar kota pagar nominal